Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang para penyembah jalan. Kenapa saya membahas hal yang aneh, judulnya aneh? Ini karena untuk mudah dipahami, untuk mudah dicerna. Sebelumnya seperti biasa. Yuk mari kita ngopi, ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal islam. Ini yang saya perhatikan, ini yang saya saksikan dalam kenyataan. Karena sebenarnya ilmu Allah itu Cahaya Allah itu adalah Kesinyatan Pernyataan hidup Jadi apa yang kita saksikan Apa yang kita rasakan Dalam hidup Itulah kebenaran yang sejati Jadi kebenaran itu Bukan apa yang kita pikirkan Dan apa yang kita khayalkan Walaupun sebetulnya Allah bisa menjadi Apa yang apa yang disangka oleh umatnya Apa yang di Hayalkan oleh umatnya Allah Meliputi Bisa menjadi apa yang disangka Tapi sesungguhnya Allah tidaklah Seperti apa yang kita sangka Allah adalah sesuatu Yang menjelma ke dalam Rasa, meliputi Rasa diri Apa yang dirasakan, apa yang Dilihat dalam kenyataan hidup Di zaman sekarang ini di mana saya perhatikan dan saya saksikan bahwa kenyataannya orang-orang yang ada di zaman sekarang bukanlah menyembah Allah walaupun mulutnya pandai mengucapkan kata Allah orang-orang di zaman sekarang bukanlah Islam walaupun mulutnya dan pikirannya Mengaku dirinya Islam Tapi sesungguhnya bukan Islam Karena ketika ditanya Islam itu apa Mereka juga tidak tahu Islam itu agama Islam adalah agama Islam selamat, selamat itu salimah Bukan Islam Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Surrender dan Berserah diri adalah menyerahkan pikiran Hati dan nafsu dan Allah di mana mereka gak tahu karena Allah yang ada di dalam bayangan mereka adalah apa yang dipikirkannya bahwa Allah itu terpisah dari makhluknya padahal sudah jelas Allah itu lebih dekat dari ulat leher lebih dalam dari rasa-perasaan senyata ngolih iku amunit ibadahnya kiri, ingin kau merosok tidak kemarin manusia merosok Kenyatanya Tuhan itu lebih dekat dari rasa-perasaan Jadi Tuhan itu meliputi segala apa yang kita rasakan Bukan apa yang kita bayangkan, apa yang kita hayalkan Dan ini jelas kita lihat dan kita perhatikan Banyak orang yang menduakan Allah sirih Menjadikan jalan sebagai sesembahan seperti apa Al-Qur'an? Al-Qur'an itu harusnya membaca diri, qira'ah rawu yang artinya adalah membaca diri. Ikro, baca, membaca diri. Qur'an yang sejati itu adalah Qur'an yang tersirat di dalam diri. Itulah Qur'an. Ma nah, Qur'an yang tertulis adalah sebuah petunjuk yang mengarahkan seperti misalnya 250 km menuju Jakarta bukan untuk dibaca 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta kapan nyampe nya ke Jakarta Itu kecepatan petunjuk Nah lebih parahnya lagi Petunjuk ini yang harusnya Kurang ini yang tertulis ini adalah Petunjuk dijadikan Tuhan Kitab ini yang seharusnya jadi petunjuk Dijadikan Tuhan disembah bahwa itu paling benar bahwa itu adalah kata-kata Allah Quran itu kalamullah Quran dianggap sebagai kalamullah kitab dianggap sebagai kata-kata Allah saya pernah bertanya kalau seandainya Quran atau kitab itu kata-kata Allah, saya ingin tahu aja ya pakai apa artinya ihdina shiratoh Mustaqim. Kata Kiai, dijawab, Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Lah, Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Masa Allah ngomong begitu? Katanya kata-kata Allah. Kalamu loh. Masa Allah ngomong begitu? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apakah begitu Allah? Apakah Allah ngomong begitu? Kalamu loh? Kata-kata Allah. Allah ngomong begitu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tidak berarti tersesat dong Allahnya. Lalu siapa yang ngomong? Tunjuki kami jalan yang lurus. Ini Nasiratul Mustaqim bukan Allah yang ngomong, tapi manusia. Dan itu ditulis oleh manusia. Oleh siapa? Oleh orang-orang setelah Nabi nya wafat. Nabi tidak pernah menulis kitab. Sebelum Nabi dilahirkan, Nabi tidak punya kitab setelah Nabi wafat Nabi juga tidak pernah menulis kitab ketika semua begitu. yang jadi pertanyaan kitab itu harusnya jadi petunjuk kok sekarang malah jadi Tuhan disembah dipuja seolah itu paling benar terus gitu ditafsirkan dengan akal pikirannya lah akhirnya Tuhan dipaksa untuk ngikutin akal pikiran. Ini yang disebut onani ketuhanan. Tuhan dipaksa untuk mengikuti kehendak pikirannya. Jadi sekarang ini yang harusnya kitab itu sebagai jalan, nah jalannya yang disembah. Terus kiai yang menyampaikan tentang Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, yang harusnya dia cuma jadi jalan, yang harusnya dia cuma jadi uh, apa, Paralon, paralonnya yang disembah lah ini udah ngaca Syariat itu jalan Bukan Tuhan nah, Jalan kok disembah Sepertipun Jokowi ketika membuat jalan tol Jalan tol itu bu hanya sebuah jalan Hanya jalan, hanya jembatan Untuk mencapai tujuan Lo bukan menyembah jembatan Bukan menjelaskan jalan tol yang sewot, ya orang-orang yang sewot itu kebanyakan orang-orang yang menyembah jalan menjadikan jalan sebagai Tuhan syariat itu kan jalan terikat jalan makanya orang-orang yang masih berjibaku di syariat dan terikat marah ketika orang membuat jalan, karena dia telah terbiasa mentuhankan jalan contohnya misalnya menikah ini adalah jalan menuju sakralitas kepada Allah karena dengan menyatu dua insan yang berbeda maka saat mencapai puncak bercinta dia akan lepas dari segala pikiran hati dan nafsu ada beberapa detik ketika menyatu laki-laki dan perempuan terjadi kekosongan sehingga disanalah kemungkinan penguatan tapi apa yang terjadi malah sekarang tujuannya malah kecintanya ke seksualnya malah tujuannya kebirainya nah bukan tujuan itu kan cuma jembatan, cuma jalan jalan untuk beribadah pada Allah makanya menikah itu beribadah, ini malah jadi doyan nikah punya duit dikit, nikah lagi punya duit dikit, nikah lagi bah, itu harusnya jalan bukan tujuan jembatan, kok kenapa jembatan disembah seperti uang dalam Islam kita harus punya uang, kita harus kaya, kita harus memiliki benda, agar benda, dengan benda ini kita bisa sodako dengan harta itu kita bisa memberi kepada orang lain, kita bisa zakat, kita bisa menyumbang kita bisa memberi tanpa berpikir lagi dengan ikhlas memikirkan apa yang kita kita beri, nah sekarang uangnya malah dijadikan Tuhan, harusnya uang itu adalah jalan, harusnya Daya benda itu dijadikan jalan atau jembatan. Nah, sekarang lah justru orang bertuhan kepada benda. Orang bertuhan kepada harta. Ada hartanya baru baik. Memang nah, diperlakukan dengan istimewa. Nggak punya duit. Diperlakukan semena-mena. Di sini kita melihat banyak orang yang telah menjadikan jalan sebagai tujuan. Jalan sebagai tuhan. Ini sudah ngaco. Ini harusnya jalan. Itu harusnya jembatan saja untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah innalillahi wa innalillahi rojiun. Tujuannya adalah innalillana indahululohiil islam keseluruhnya jiwa yang diterima kemana? Kembali kepada Allah adalah berserah. tujuannya yang berserah ini. Memang jalannya kita tetap untuk menuju berserah ini. Kita harus punya uang untuk mencapai tujuan kita. Untuk kesana, untuk kesini, untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan ke kita. Tapi bukan berarti uang itu dijadikan perjualan. Bukan berarti uang itu dijadikan Tuhan. Untuk mencapai kenikmatan Allah, misalnya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, kita diberikan alat pintarnya, alat beda jenis kelamin. Menikah, tapi bukan berarti terus-terusan menikah. Melalui kehaskan nafsu. Itu berarti telah menjadikan jalan menjadi Tuhan. Telah menjadikan Harusnya jembatan menikah itu untuk untuk bersyukur adanya nikmat Allah malah dijadikan tujuan malah jadi doyan ya ini banyak orang yang telah menjadikan jalan sebagai tuhan sehingga ketika ada orang lain yang menciptakan apa membuat infrastruktur yang harusnya jadi jalan ini ngamuk karena mereka terbiasa. Menjadikan jalan sebagai Tuhan Mungkin takut Jalan tol ini dijadikan Tuhan Karena mereka punya Tuhan Mengerebut lapak Karena mereka sudah terbiasa Menjadikan jalan sebagai Tuhan Sarih apa dijadikan Tuhan? Sarih itu tuh jalan Sarih itu bukan bukan akhir Tapi sarih itu justru jalan awal Menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi Bukan akhir dari perjalanan ibadah kepada Allah Justru itu baru awal Jalan-jalan yang lebih baru lagi Menuju ya, tujuannya Tingkatan yang lebih maat lagi Itu kosar jalan Dijadikan Tuhan Ini udah macu Banyak segelaman sekarang ini saya saksikan Harusnya kiai ini sebagai jalan Yang menyampaikan wahyu ya Allah Ini malah kiainya disembah Itu berarti kan jalan disembah Jembatan dijadikan Tuhan Ini yang aneh sekarang ini Makanya kenapa? Kenapa orang Indonesia hancur moralnya Suka mencaci, suka memfitnah Suka melihina Karena mereka telah kehilangan esensi hidup Mereka telah kehilangan rumah dari Islam Nakunya Islam Tapi sejujurnya mereka adalah orang-orang yang tertutup rasa dirinya Tertutupannya apa? Karena dia merasa dirinya sudah Islam Karena dia merasa dirinya paling benar Tertutup Ngakunya Islam Tapi sebelumnya dia sudah tertutup Jalan rasanya sudah tertutup Silah kepekaannya Sehingga mereka selalu menjadikan Jalan sebagai Tuhan Maka sebagai orang-orang yang berserah diri Daripada Allah Janganlah menjadikan Jalan sebagai Tuhan Jangan menjadikan jembatan sebagai tujuan Uang, benda, harta, materi, wanita, tahta Itu bukanlah tujuan Itu hanyalah sebuah jalan Dan jangan dijadikan tujuan hidup Jangan dijadikan sebagai Tuhan Kalau kita menjadikan uang Sebagai tujuan hidup Seperti dakwah, kuas, kuah Itu kan tujuannya cuma untuk cari uang Cuma untuk menjadi kekuasaan Cuma untuk menjadi tenang Apa ilmu yang sampai pecahnya? Ya ada, seorang hati ya, cuma jalan Jalannya dijadikan Tuhan Nah, kalau seandainya dia benar lurus Bukan karena uang dan kekuasaan Dia pasti akan menurut presiden yang lurus Tapi presiden yang ini kan tidak memberikan janji Janganlah kepada orang lain Kepada anaknya laki sendiri, laki-laki harus di dijanji nggak boleh maksudnya di pemerintahan anaknya sendiri aja tidak pernah ada yang diberkahi proyek tapi ketika bersama yang ini uh dikasih janji-janji dikasih jabatan dikasih iming-iming nah dikasih akan dikasih jabatan akan dikasih kekuasaan akan dikasih wilayah akhirnya tergoda bahwa pemimpin yang ini ini yang harus saya pilih karena dia memberikan iming-iming karena dia memberikan nanti akan dampaknya lebih kuat uang artinya tujuannya untuk apa? kekuasaan dan uang bukan tentang islam, nonsen kalau benar-benar tentang islam maka bagaimanapun orang mencela dia akan tersenyum. ini mah kebalikannya, dia yang mencelah dia yang menyebabkan kita apakah itu benar islam? tapi yang jelas itu adalah dajjal karena ciri-ciri dajjal adalah memandang sebelah mata, tidak mau menerima perbedaan Terus juga di tangan kanannya surga, di tangan kirinya, neraka. Seolah-olah surga dan neraka miliknya. Dia yang menjustifikasi surga dan neraka orang lain. Terus di jidatnya ada tulisan Kavaro. Dia suka mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Ini dajal. Jadi dajal itu siapa? Ahli kitab. Dajjal itu yang suka mentuhankan jalan. Sebenarnya itu jalan. Kok jalan dijadikan Tuhan, Soalnya itu bukan akhir perjalanan Tapi justru awal perjalanan Menuju jalan yang lebih tinggi Lagi lah Bukan dijadikan Tuhan Soalnya Dijadikan Tuhan itu, Jangan jadikan Jalan sebagai Tuhan Jangan dijadikan jembatan sebagai Tujuan Tetaplah Tujuannya hanya satu yaitu Berserah diri kepada Allah. inna i wa inna ilaihi la i la i hilo kasih Apas keselamatan